Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang Nabi Hidir banyak orang yang request nih tentang Hidir Hidir itu sebetulnya bahasa Arab yang artinya hadir selalu hadir jadi Hidir atau Nabi Hidir yang diceritakan di kisah-kisah di terdahulu di kitab-kitab ini selalu hadir di setiap zaman, selalu hadir di setiap kelahiran nabi. Nabi hadir ini selalu datang di, di zaman Musa ada, di zaman Nabi Isa ada, di zaman Ibrahim setalipun ada, bahkan di zaman Muhammad, Ahmad, bin Abdullah, nabi orang Islam. Dia hadir Dia selalu hadir Dia selalu datang Sebenarnya siapa sih hidir ini? Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya Ini hidir itu siapa sih? Sebetulnya hidir itu bukan sosok Hidir itu bukan sosok Hidir itu adalah ruh Hidir itu adalah ruh Ruh Kudus tepatnya Ruh kedelapan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada tujuh tingkatan dar di dalam diri kita, yaitu benda, tumbuhan, hewan, jasmani, nafsu amarah, nafsu awamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainah. Empat, kalima pancel, ruhani, rahmani, dan radhani. Nah, yang kedelapan ada yang disebut ruh kudus. Ini Ruh Kudus ini tingkatan 8. Makanya disebutkan Ruh Kudus ini atau Hidir ini adalah gurunya para nabi. Sebetulnya tingkatan dia udah 8. Udah tingkatan lebih tinggi dari Rabani. Hanya Ruh Kudus ini kembali kepada yang 4. Jadi kembali kepada unsur 4. Tugasnya Ruh Kudus ini kalau dikatakan apa? jobless, jobless, jobless, joblessnya itu untuk menjaga empat unsur benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani ini ruh benda ruh amaro lawamah, supiyah, dan mutma indah ini dijaga oleh satu ruh bernama ruh kudus jadi alam semesta ini ada satu penjaga namanya ruh kudus ruh kudus ini adalah ruh suci al-kudus, karena salah satu sifat Allah adalah al-kudus suci, jangan lalu berpikir Kudus ini kayak Kristen. Ya karena bahasa Nabi Isa juga bahasa Wahyu. Bukan bukan tentang Kristen dan Islam. Bukan. Jadi bahasa Wahyu itu sama. Mau Nabi Isa, mau Ibrahim, mau Musa. Bahasanya sama. Nah ketika zaman Isa, Kudus ini menjelma kepada seorang yang bernama Uzer. Seringkali itu diceritakan Isa bertemu dengan Uzer. Yang berubah ubah bentuk yang bisa jadi wanita bisa jadi kakek-kakek karena ini sifatnya bukan wujud tapi dia bisa menjelma kepada siapa saja yang kebetulan saat itu satu frekuensi dengan posisinya sebagai seorang penjaga makanya Isa juga disebut sebagai Yesus Kristus Yesus itu artinya Ruh Kristus itu suci Ruh Kudus jadi Nabi Isa juga dikenal sebagai Ruh Kudus. Kenapa? Karena Ruh Kudus ini adalah penyelamat bumi, penjaga bumi, paku bumi. Ketika Ruh Kudus tidak ada di tempat itu, berarti bumi itu akan hancur, bumi itu akan dilanda banyak bencana. Nah, Ruh Kudus ini berposisi sebagai penjaga bumi. Dia ada di mana saja. Dia bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja. Dan berkesan di kisah Musa itu berkesan seenak udal Ruh Kudus ini, semaunya saya. Bahkan ketika dia, eh, apa, Musa berguru kepada, Kudus, eh, kepada Hidir ini, Hidir ini adalah Ruh Kudus yang selalu hadir di setiap kelahiran Nabi. Ketika berguru ke Hidir atau Ruh Kudus, bahkan Ruh Kudus menyatakan jangan pernah banyak bertanya. Karena ternyata benar. Kudus itu sebetulnya bukan wujud, tapi diri kita sendiri Karena apa yang kita tanyakan, sebetulnya kita sendiri bisa menjawabnya Hanya pikiran belum sinkron Hanya hati masih menutupi Dan langsung masih mendominasi Tapi kalau kita sadar, kembali kepada rasa diri Ternyata apa yang pernah kita tanyakan Apapun yang rahasia yang selama ini kita gak pernah tahu Itu kita sendiri yang bisa jawab kita sendiri yang bisa jawab apa yang pernah ditanyakan makanya kenapa ketika Musa berguru kepada hidir, hidir si selalu bilang jangan banyak tanya apa yang saya perbuat ini karena replek, karena spontanitas tidak diangan-angan, e, tidak dirancang. Seperti saya setiap berbicara kepada anda, setiap saya ngobrol kepada anda, saya tidak pernah merancang. Mungkin hanya hanya apa job listnya aja, listnya aja saya mau ngerangin tentang hidir nih. tapi begitu saya ngerangin itu luas aja nah ternyata hidir ini adalah ruh kudus, ruh ke delapan yang selalu hadir di setiap masa dan dia berfungsi sebagai penjaga empat unsur duniawi, benda, tumbuhan, hewan jasmani, dijaga oleh satu unsur bernama ruh kudus dan tiga lagi, rohani, rahmani dan rabani ini dijaga oleh ruh ke sembilan namanya ruh ilovi jadi seperti yang muncul yang wujud itu sebetulnya tujuh makanya tujuh tingkatan lapis langit dan bumi ini di yang empat dijaga oleh ruh kudus yang paling luar yang paling luar dan yang paling dalam meliputi semuanya adalah ruh ilovi nah ruh ilovi ini yang paling tinggi dan ini hanya bisa dicapai oleh imam mahdi bahkan pabing muhammad aja baru sampai rabadi Ahmad aja baru sampai Rabban Makanya Muhammad dikatakan Bahwa Ahmad itu adalah Rabban Disebutnya adalah Rabban Karena dia sudah mencapai langit ke-7 Sedangkan Ilof adalah ke-8 Dan Hidir adalah ke-8 Sebetulnya tidak ada tingkat ke-8 dan ke-9 Cuma ini adalah level paling tinggi Yang meliputi 7 unsur Nah Kembali ke tadi Ruh Kudus ini menjaga bumi disebut penyelamat bumi bahkan mungkin dalam cerita Yunani itu mungkin disebutnya Hercules manusia setengah dewa yang menjadi penyelamat bumi atau penjaga bumi yang disebut penjaga bumi itulah kalau misalnya sekarang di cerita-cerita film fiksi sekarang yang futuristik mungkin dia Tony Stark Tony Stark si apa, Iron Man, penjaga bumi ini roh kudus ini penjaga bumi. Penjaga semesta, keseimbangan. Benar kan? Dalam roh kudus ini juga dia memiliki karakter seperti Thanos yang menghancurkan. Jadi di satu sisi dia menjaga tapi di sisi lain juga dia menghancurkan kira-kira yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan terhadap alam semesta, ketidakseimbangan atas karakter manusia. Makanya kalau di karakter diri ini sama namanya. Ada warna kecil tiba-tiba ada -tiba tenggal sama ya. dia. Loh, katanya, saya kurang, gitu? kamu gak tahu Ini anak setelah besarnya nanti akan Membunuh orang tuanya dan akan menyesat rumah Terus ada rumah Ditendang, dirubuhin Rumah dari batu, loh kok dirubuhin Nah ini rumah itu nanti akan jadi sembahan Katanya orang-orang, jadi musrik Makanya saya rubuhin Terus ada kapal, dibolongin Karena katanya supaya orang gak numpak, karena tengah jalan Nanti si kapalnya akan tenggelam Jadi sebelum numpang, orang udah selamat keluar Karena udah dibocori Si kapalnya Nah, ternyata tindakan-tindakan ini Dia ber, bisa menjadi Hidir ini bisa menjadi karakter Tony Stark Si Iron Man, dia juga bisa menjadi karakter Thanos Karena antara karakter Tony Stark dan Thanos Itu dua-duanya sebetulnya tidak ada yang salah Yang Tony Stark menjaga melestarikan alam Agar tidak ada yang korban Tapi tanpa sadar, dia melahirkan perang itu sendiri Yang Thanos membuat satu perang, membuat satu kehancuran agar terjadinya keseimbangan alam yang paultanya yang apa kuotanya atau yang kapasitas alamnya sudah singgah-singgah terlalu banyak manusianya jadi dihancurkan sebagian untuk keseimbangan alam tujuannya sebetulnya yang yang dikarakterkan dalam film uh, apa Imprimiti War itu sebetulnya tentang Ruukudus Kudus. nah Luh Kudus juga ternyata adalah pusatnya ilmu, gudangnya ilmu karena apabila manusia mencapai ruh ke delapan ini menyentuh ruh kudus maka dia akan bisa memahami semua ilmu baik ilmu yang terjadi pada ribuan tahun yang masa lalu bahkan bisa Isa tentang ilmu-ilmu yang akan terjadi ratusan tahun, dahulu ribuan tahun yang akan datang karena ruh kudus ini kan penjaga alam, jadi dia bisa tidak punya masa, dia bisa melihat masa lalu, dia juga bisa melihat masa depan Nah, ternyata dulu itu menjelma kepada diantaranya Hidir, Luh Kudus ini terus menjelma lagi ke Ezra dan menjelma lagi ke Hidir yang menemani Rasul. Setiap pun dia selalu menemani Rasul. Jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, dan lain sebagainya. Nah, akhir-akhir ini yang saya perhatikan dan saya lihat, ternyata Hidir ini menjelma kepada salah satu wali yang ada di Jawa ini yaitu Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga ini adalah Hidir karena dia menjelma tapi juga kan ketika kelahiran tahun Soekarno 1901 dia juga hadir kan padahal udah meninggal ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu tapi dia bisa menjelma juga ini karena apa? Karena ternyata Sifat dari Sunan Kalijaga ini adalah Sifat orang yang berguna Bukan sifat orang sukses Meskipun mungkin hidupnya Tidak terlalu sukses Karena pada zaman itu Sunan Kalijaga mampu membuat Satu tradisi budaya baru Dari tradisi-tradisi Hindu Budaya Hindu dibawa ke Ajaran Islam Yaitu mengadopsi dari wayang Wayang Hindu diadopsi Menciptakanlah Wayang kulit ada gu gunungan itu simbol sangat keren itu. Gu gunungan itu dari bawah ada ranting rantingnya kan, ada simpangan macam harimau, monyet sampai ke titik yang tertinggi. Itu kan ada jalan lurus tapi ada simpangannya. Itu sebetulnya tentang kehidupan kita. Kita menuju jalan Allah itu suka ada aja simpangan, simpangan jadi harimau. Uh, kalau aja juaraan banget banget gitu dengan sakti. Padahal itu sebetulnya belum jadi manusia. Kalau jadi manusia itu cuma simpangan, tergoda, tergoda bisa jadi sakti ini, merasa udah dapat dari Tuhan, dari wahyu, padahal belum jadi apa-apa. Untuk menuju kembali pada Allah, kita harus menjadi benar-benar manusia yang tidak punya apa-apa, polos. Tidak jadi apa-apa, tidak menjadi apa-apa, tidak sakti. Dan bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa. Lurus sampai ke tingkat tertinggi itu gunung-gunungan sebelum mau yang dimulai itu karena metode filsafatnya. Bahkan ternyata Karakter dari setiap wayang itu adalah karakter mewakili karakter seluruh manusia. Itu karakter Dorna, karakter Senkuni. Itu karakter-karakter pengkhianat yang Dorna itu kan sebetulnya bukan orang Astina, tapi pendatang baru yang ngacauin, yang berpura-pura jadi guru. Ini kayak Mbit. Dorna itu kayak Mbit. Dorna tuh kayak Mbit. Terus ada lagi karakter Bimo yang kasar ngomongnya, ngomongnya seenaknya tapi hatinya ternyata lembut ternyata dalam wayangan Hidir telah menyulipkan karakter Ruh Kudus ini yaitu di dalam diri Ismaya ternyata Ismaya itu adalah Hidir dia itu adalah Ruh Kudus sehingga waktu itu Semar itu Dewa yang maha tahu, segala tahu Dewa yang cerdas sebetulnya cuman dia orangnya selengian aja yang menampakkan dirinya kayak kelihatan orang cerdas bahkan dia nggak masalah ketika orang menganggap dia orang bodoh. Nah, luku dosa hidirnya pada wayangan itu adalah Ismaya, Dewa Ismaya, Dewa Dorna, dewa, dewa Semar. Nah, terus juga di Eropa juga ada legenda tentang hidir ini yaitu Highlander. Anda mungkin pernah nonton film Highlander. Itu sebetulnya legenda tentang hidir yang orangnya dianggap awal polisi jahat karena dia suka membunuh, padahal yang dibunuhnya itu adalah Orang-orang yang dijamai oleh iblis, dia ngejar iblis, musuhnya dia. Tapi orang-orang dilihatnya kayak karakter jahat gitu. Padahal si hidir ini orangnya hatinya baik. Ini lebih karakternya sebetulnya mirip-mirip ke dimak juga kalau hidir itu. Tapi lebih tepatnya adalah Semar. Dan ternyata yang menciptakan wayangnya itu sendiri, Sunan Kalijaga itulah Ruh Kudus atau Hidir. Dan Sunan Kalijaga adalah seorang seniman. Ini dalam tatap bicara saya dulu pernah seminar dengan Pak Sriwarso Wahono, itu kurator internasional uh, lukis yang dulu pernah ikut lomba dengan Apandi di Puerto Rico. Dan Apandi juara keduanya, harusnya juara satu. Tapi karena menghargai pribumi, Puerto Rico jadi juara satunya Puerto Rico, juara duanya Apandi dan Pak Sriwarso ini, pernah ikut hadir bersama Pandi ke Puerto Rico, Binal, pembalukis. Nah, ketika pulang dari Puerto Rico, dia akhirnya diangkat eh, jadi ketua Ganas sampai jadi ketua museum keramik. Nah, ketika dulu saya pernah pameran barang di museum eh, Bank Indonesia di Jakarta Kota, di bekas eh, museum Raden Patahila, saya bertanya. Orang lain bertanya ini ini, saya cuma tanya satu. Adakah maestro di Indonesia, maestro seni? Langsung pasti waso, wah ini pertanyaan yang cerdas, karena yang disebut maestro itu adalah menciptakan sesuatu di mana nantinya tidak ada lagi yang bisa menduplikat itu, orang hanya meniru saja. Dan ternyata satu-satunya maestro itu adalah Zuman Kalijaga, karena dia menciptakan wayang. Dan apapun orang-orang setelahnya hanya meniru dan mengikuti apa yang telah diciptakannya memainkan karakternya seperti Kimantab itu kan hanya meniru dan Sunan Gunung Jati yang menciptakan wayang golek itu maestro tapi yang lainnya seperti pelukis misalnya Apandi Apandi itu sendiri kan mengikuti gayanya Panggol dulu udah ada terus misalnya Raden Saleh itu kan romantisme dan uh, seperti itu kan udah ada Da Vinci nah kalau ini original yang disebut seni maestro itu original ciptaan karya sendiri lalu orang hanya akan hanya akan menghumbungu kepadanya dan mengikutinya tuh itulah maestro dan ternyata yang disebut senang kali jaga itu maestro seni. kenapa saya mengatakan hidir atau rukuh dosakan turun kepada seorang seniman seorang yang memang uh, mengenal tentang seni kehidupan karena seni ini terbiasa bekerja dengan rasa Bukan dengan pikiran Kenapa turun kepada hidir, uh, ke hidir ini Atau misalnya apa uh, Loh Kudus ini Hidir menjelma hadir Di dalam diri uh, Sunan Kalijaga Ini karena Sunan Kalijaga ini Orang yang berguna Membuat satu inspirasi Tentang karakter-karakter manusia Dijelmakan ke dalam wayang Yang akhirnya jadi hiburan Dan orang tidak sadar Ketika diceramahi Karena dengan hiburan Bahkan saya menganggap saya selalu selalu selalu selalu, selalu, selalu aku cunggi jempol kepada pekerja-pekerja seni. Karena pekerja seni itu sebetulnya orang yang membuat orang bahagia, membuat orang terhibur. Kayak Sule misalnya. Saya selalu sekali sama Sule. Karena apa? Karena dia bekerja dengan rasa, bekerja dengan emosional untuk menghibur orang lain. Itu kan berguna. Menurut saya, kata saya yang yang sebelumnya, di video sebelumnya, berguna lebih baik lebih dulu di, Diutamakan lebih berguna untuk orang lain Barulah sukses Bukan bukan mengejar sukses Kejarlah berguna untuk orang lain Menghibur, menyampaikan sesuatu Memberi ke orang Membantu dengan tenaga Orang yang kesusahan Itu lebih penting, lebih utama Daripada tujuan hidup kita untuk sukses Lebih baik kita berguna Karena hidir ini orang berguna Sampai sekarang menjadi inspirasi Para dalam-dalam ya kan kalau ingin mendalangi yang bagus ya itu ini apa sunan kalijaga ini penciptanya bahkan ketika kelahiran soekarno dulu kan soekarno namanya kusno lahir di jawa timur nah ada kakek kakek datang katanya ke rumahnya terus nanya ini kenapa anak sakit sakitan wah nggak tahu katanya wah ini salah namanya namanya kusno nggak pas dengan jiwanya lalu apa yang namanya yang tepat Kasih saja dia nama Karna, Karna, Karno. Karna itu artinya adalah alam dunia. Terus Su artinya adalah penguasa. Sukarno berarti penguasa alam dunia. Dia cocok katanya. Ternyata benar. Ketika nama Usno diubah menjadi Sukarno akhirnya dia menjadi penguasa alam dunia. Penguasa paling tidak menjadi presiden pertama Indonesia. Itu ketika Sukarno lahir tanggal 16 tahun. Juli 1901. Tapi ternyata di Jawa Tengah ada lagi seorang yang lahir bernama Sukarno. Tanggal dua-duanya. Terus Hidirin datang. Ini siapa namanya? Sukarno. Wah, gak cocok nama Sukarno buat jiwanya. Karena ini anak akan terus-terusan sakit. Karena bukan jiwanya. Kasih saja dia nama Muhammad. Karena anak ini melancarkan cahaya. Memacarkan cahaya yang begitu terang di alam kami. Sampai kami bisa merasakannya. Akhirnya yang tadinya nama Soekarno dirubah jadi Muhammad. Yang yang di Jawa Timur namanya Kusno jadi Soekarno. Yang ini yang di Jawa Tengah namanya asalnya Sukarno dirubah menjadi Muhammad. Itulah Imam Mahdi. Tahun 1901 lahir. Lalu tiba-tiba menghilang lagi di diri ini. Dan diceritakan Imam Mahdi berdiri dan akhirnya mampu mengubah peradaban dunia. Dari sana teknologi pun berkembang, pesat. Karena ternyata teknologi untuk jadi fasilitas atas orang-orang yang selet. Nah, diceritakan setelah diturunkannya Imam Mahdi, seratus tahun kemudian maka Allah akan menurunkan lagi Nabi Isa. Buk, di Kontek Nabi Isa di sini bukan Nabi Isa yang akan diturunkan lagi, karena Nabi Isa sudah... Udah di surga, udah di langit ke tujuh Mana mungkin balik lagi ke dunia Untuk apa lagi balik ke dunia? Karena dunia ini tempat masalah, karena dunia ini neraka Nah ternyata yang di, tetap di bumi ini dan gak pernah meninggalkan bumi itu bukan Isanya Kalau Isanya kan sudah meninggalkan bumi Ruhnya, jiwanya udah meninggalkan bumi Tapi Ruh Kudusnya Isa ini gak pernah meninggalkan bumi Karena tugasnya Ruh Kudus ini adalah menjaga tempat unsur bumi. Jadi ketika setelah wafatnya Imamah di akan diturunkan Yesus. Yesusnya di sini bukan Nabi Isa, tapi Roh Kudusnya akan menjelma. Menjelma ke siapa? Menjelma ke jiwa-jiwa yang suci. Dan di dalam Roh Kudus ini pusat segala pengetahuan. Bahkan ini diramalkan oleh uh, Imamah di ketika ceramah di Wostok Amerika dikatakan bahwa di masa yang akan datang nanti akan ajak pelukis atau penari yang mampu menggerakkan, gerakan yang mampu meramalkan masa depan atau pelukis yang mampu melukis tapi lukisannya itu mampu memperlihatkan tentang apa yang akan terjadi masa depan atau apa yang telah terjadi di masa lalu. Sehingga akhirnya ide-ide dari ceramah itu jadilah ide film kalau Anda suka nonton, coba carilah ide uh, judul, film judul-judulnya Heroes di Heroes Hiroshi Hero's Legend, Hero's Return Hero's, judulnya Hero's itu tentang pahlawan-pahlawan tapi berbaju biasa ada cheerleader yang yang apa, tubuhnya udah hancur, bisa apa, bisa ini lagi, bisa nyambung lagi gitu. nah ternyata di, e, ide ceritanya itu dari ceramah Imam Mahdi, lalu direplika sama Wadista, akhirnya dibuat satu film, filmnya berjudul Hero's, itu idenya dari pelukis yang bikin komik ketemu sama si hero orang Jepang Komik Hernandez, si Hernandez yang lukisnya itu Hernandez namanya. Itu bisa menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah ini yang dimaksud dengan idir. Cuman idenya itu bukan satu. Nanti akan ada 40 ahli-ahli hakikal. 40 ahli-ahli yang menjelaskan tentang untuk kembali kepada jiwa yang suci. Membersihkan pikiran. Intinya Ruh Kudus itu mengajak orang agar suci pikirannya. Inilah wudhu. Pikirannya disucikan, hatinya disucikan e, Nafsunya juga disucikan dengan cara diserahkan kepada Allah Berserah diri kepada Allah Sehingga dengan hati dan pikiran dan nafsu yang suci ini Maka dia dapat menyentuh Ruh Kudus Karena Allah itu suci, Maha suci. Allah itu Al-Kudus Dan kesucian Allah tidak bisa disentuh Kalau pikiran kita masih kotor Lalu siapa yang bisa membersihkan hati? nafsu dan kita juga tidak bisa membersihkan nafsu, tidak bisa membersihkan nafsu apalagi nafsu tidak bisa disucikan apalagi pikiran tidak bisa dibersihkan siapa satu-satunya yang bisa membersihkan dan mensucikan itu adalah Allah maka apa yang harus kita lakukan agar bisa mensucikan diri kita ya berserah diri kepada Allah yaitu Islam berserah diri kepada Allah nah Kidir ini atau Nabi Hidir atau Yesus ini Atau Isa yang diturunkan setelah Imam Mahdi meninggal Ini akan selalu menyerukan orang Untuk kembali kepada Allah Siapa sifat-sifat tidir -sifat ini adalah Sifat-sifat orang yang bekerja dengan rasa Bukan dengan ini Bekerja dengan rasa Tapi bekerja selalu dengan rasa Dan dia bertugas hanya menyampaikan Agar orang-orang kembali kepada diri Agar orang-orang kembali berserah diri kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dengan cara apa? Islam. Islam itu adalah cara. Islam itu adalah jalan. Bukan agama atau pengakuan. Islam itu bukan agama dan pengakuan. Tapi Islam itu adalah cara. Islam itu adalah jalan. Islam itu adalah jiwa yang harus diserahkan kepada Allah. Inna dina indahul hilislah sesungguhnya jiwa yang kembali kepada Allah adalah jiwa yang berserah diri itulah Islam. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tentang hidir ini, bisa bermanfaat. Jadi hidir adalah ruh kudus. Ruh kudus adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Isa. Itu satu kesatuan masih itu itu juga. Siapa mereka? itu bukan wujud tapi ruh yang bisa menjelma kepada siapa saja yang memiliki hati pikiran yang bersih karena apa karena selalu berserah diri kepada Allah selantiasa Islam kepada Allah ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang selantiasa Islam kepada Allah terima kasih sudah setia menonton channel saya semoga bermanfaat. Dan saya akan terus kembali membuat video baru untuk memberi inspirasi dan saling memberi manfaat dan berguna bagi orang lain. Untuk saling, siliwangi sili wangi, sili asa, sili asuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.